よいしょ。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 Ah, terima kasih Pak Paulus Selamat siang Bu s e l a m a siang silakan Ya setuju banget Bu Tapi jangan hanya hakimnya saja Bu Tapi dalam jaksa Begitu juga pengacara Bu Terima kasih Pak Rudy ya, Silakan Ya、eh, kalau k e t l a MA gak setuju dengan peraturan itu Karena、eh, kalau diterapkan Berarti para hakim gak bisa jual beli perkara lagi Bu Pak Leo フランスやフランスやフランスや a ランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスやフランスや kalau sekarang kan t e r u s t e r a n g kan semuanya kotor itu Pak a itu i pun kalau dikorbankan hanya untuk menjadi salah satu yang harus dihukum saya kira itu ngawur itu Pak menurut saya itu seluruh i n sisi t t u hukum yang terkait dalam pengadilan itu mau pengacaranya mau hakimnya, mau jaksanya itu semuanya kok perlu dibikin k a r i a n aja undang-undangnya -undang. Pak kalau itu bisa, mungkin orang takut untuk pengadilan karena kebenaran itu yang akan benar kalau sekarang kan パーリフィン、キタブラパジョン、ハロー。ハロー。シーラカンパジョン。 seperti b memang harus ada itu. Seperti yang dikatakan supaya n baru saja tidak hanya hakim saja saja yang kena. Kapanpun juga bisa pengacara juga kalau mereka main-mainin、uh, juga bisa kena juga di semua dasar hukumnya d i m a k s a d Pak John, selamat malam.、Uh, saya sangat setuju dengan usulan DTR untuk, untuk mempidanakan hakim yang salah mengambil keputusan karena sebetulnya dia kan.、Uh, Di depan Tuhan, dia harus memutuskan. Tapi kadang-kadang kan tahu sendiri, di sini banyak sekali k o n s e p of interest, kadang-kadang ada uang s u a p atau apa sehingga sangat mempengaruhi keputusan daripada hasil. Saya sangat setuju. Cuman semua itu harus、uh, jelas responsibilitinya ya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak j u a n Pak Didio, selamat malam. Bu, jawabnya begini Bu. Kalau sampai DPR bisa begitu, bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, mengganyang Mahkamah Agung dan Hakim, maka Republik Indonesia akan bersih. Karena Hakim-Hakim ini banyak yang terima a m p l o p jadi otomatis putusannya banyak yang nyeleweng. Oleh karena itu, maka mereka akan masuk penjara dua-duanya, baik Mahkamah Agung maupun Hakimnya. Karena Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, bekerja sama DPR, membersihkan, パンタランタマソパニタランヤ、ランタランヤ、ヤンマンレイ、オトマティス、プレスイナクリーミン、アタンタクニュクン。サヤトゥクン、イコスラトスプレン、ダンサムカプラシル、プリマタシ。